Sahabat dan Solusi bersama Reza M. Syarif setiap hari Selasa pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat hanya di 95,5 RAS FM Jakarta Saatnya Anda ikuti Sahabat dan Solusi bersama Ustadz Reza M. Syarif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi sahabat dan Bagaimana kabar pagi Anda hari ini Selamat sekali ya. Saya Ubirifal kembali bersama Anda Selasa ini 2 Juni 2009, 8 Jumadil Akhir 1430 Hijriah untuk bersama dalam sebuah program khusus. Kita bincang pagi dalam sahabat dan solusi. Tentu saja dengan narasumber kita yang beliau adalah grand master motivasi. Beliau adalah Bapak Reza M. Sharif. Langsung dulu dengan Bapak Rizan Syarif Assalamualaikum Pak Riza Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat mas, selalu ya Alhamdulillah Mas Iya dan performa tentu saja selalu ditingkatkan. <laughs> Um, ada istilah gini ya, Mas Hobi uh, If you want to change your mind uh -huh. If you want to change your emotion Change uh -huh. your body okay. Kalau ingin merubah fikiran dan perasaan rubahlah gerakan fisik yeah. uh -huh. Biasanya saya tidak pernah menemukan Ada orang yang bergerak cepat Dan antusias itu orang yang pesimis Gitu ya Tapi biasanya orang yang cenderung mudah pesimis Tidak ada optimis Kalau jalannya ke lemar Iya eh, yeah, yeah. <laughs> If you want uh, to change our life yeah. We change our body, our body. Yeah. Okay. Kaya, Kita lihat di depan kita ini kemacetan luar biasa <laughs> Ini ini dilihat-lihat. <laughs> Kalau yang bawa mobil dia nggak semangat udah langsung tidur ya. <laughs> untuk baiklah selamat pagi untuk anda yang tidak semangat. Gitu. <laughs> yang sudah semangat saya pikir anda harus tetap uh, mempertahankan semangat anda ya. Nah sahabat sekali lagi saya ingin sekali lagi ajak uh, mengetahui juga tentang Pak Reza. Pak Reza ini adalah uh, sport trainer dan beliau adalah the number one, uh, uh, the first world motivator of 24 hours nonstop training Indonesia 2006 ya. Ya, Muri tahun 2006. Muri, tahun 2006. Dia juga di author of uh, National Best Seller book Life Excellent. Life Excellent. Uh, 2005 sudah ya? more than two 200.000 thousand pembeli. Wow, wow, wow, wow. Kemudian The president of Life University. Iya. Yeah. Antyana? Uh, uh, insya Allah se sebentar lagi saya wait and see. Tunggu tanggal mainnya. Oh. Sunes. Jadi uh, akan hadir Insya Allah launch kita yaitu Virtual University Virtual University ya, Gimana kita bisa memberikan kesempatan orang itu bisa kuliah Tidak right. harus kuliah itu di formal Tapi siapapun Mau tukang beca juga asal dia <laughs> bisa akses internet For Dia bisa size. belajar dia, siapapun, <laughs> siapapun boleh belajar ya. namanya di Live University yeah. Di Universitas Kehidupan Live University When uh, the launch insyaallah sebulan dua bulan ke depan oh. ya ini sedang disiapkan uh, ininya infrastruktur webnya nya insyaallah nanti bisa di login oleh eh. siapapun termasuk Mas Obi nanti kita janjikan ada dapat dua gelar and MA dan MBA terima kasih, terima MA terima dan MBA mahasiswa abadi dan masih belum apa-apa <laughs> <laughs> Kemudian top speaker of uh, International Leadership uh, and Business uh, Forum uh, 20 countries Ya yeah. ya itu waktu itu di Indonesia uh, Saya diundang sebagai pembicara di, Melibatkan kurang lebih sekitar 20 negara ya Di seluruh dunia uh, Biasa ya Ya kita uh, harus dengan dua bahasa otomatis ya Waktu itu dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yeah. Tapi International Winner Sales Ya dulu waktu di Swiss tahun 97 saya menjadi juara dunia untuk penjualan Di Zurich ya? Di Zurich, di Swiss yeah. Menghadapi 20 negara waktu itu Alhamdulillah uh, Certified International Instructor of uh, ICAO ICAO di Oklahoma, USA wow. uh, The Inventor of Motivation, Intelligence and Super Concept Indonesia Ya yeah. Juga ya Sekarang Chief School of Motivation Indonesia masih? Insyaallah ini akan ada pelatihan untuk Training for Trainers untuk itu deh school of motivation itu uh, Mr. Executive uh, mental for performance excellence until now? Insyaallah. Insya Allah luar biasa ya jadi ya <laughs> mudah-mudahan intinya cuma pasal. satu Mas Obi ah, saya Allah. mau cari pahala sebanyak-banyaknya oh, tapi ini semuanya tak hadis benikma ya hadis, gitu ya? itu semua tidak lepas dari Allah yang menggerakkan kita semua kan oke okay. mm. sahabat R7 tentu saja ini menarik buat anda sekaligus uh, motivate our uh, apa ya uh, soul or uh, our so, semua ya semua ya betul dia ya. our mind our mind soul soul heart heart and action and action Oke okay, jadi an nanti anda bisa bergabung di acara ini silakan anda bisa telefon 8291710 atau juga anda bisa sms ya di no 81719595 kemudian acara ini juga uh, menyeberang ke Go Broot uh, For the world jadi ya, ya Silahkan anda bisa klik juga live streaming RAS FM di www.rasfmjakarta.com Yang pagi hari ini juga sedang didengar oleh teman-teman kita Dari community radio di Jerman, di Amerika, di Australia Dan di beberapa tempat lainnya terkhusus di Indonesia Dan uh, anda sekali lagi bisa klik ke www.rasfmjakarta.com Termasuk juga uh, radio partner dengan RAS FM Jakarta tapi kita hari ini masih masih uh, continue mengenai SBB. Hmm. SBB uh... sebenarnya programnya adalah BKDA, bangun karir dunia akhirat, bangun karir Dimana target akhirat. mencapai target yang harus dicapai dalam karir dunia akhirat itu adalah SBB. Hmm. S-nya adalah sejahtera sudah hmm. kita bahas. Hmm. Berkah sudah pun kita bahas. Nah ini kita bicara bahagia. Ini diterjemahkan juga enggak dengan bahasa Inggris ya? Iya. Luguat ilang Inggris sih. Waluqat luar Arabia. Jadi istarik mana biriga masih bir temannya wajib semua wajib disahroni. Insyaallah. Satin ya. Dan Pak Reza mungkin prolog dulu silakan. Iya. Ini menarik nih Mas Obi Iya. Ini saya langsung ingin dapatkan hasilnya real time ya. Iya. Jadi ada 4 uh, variabel yang saya masukkan di dalam uh, Google, hmm. mesin pencari jawab Apa itu? Ketika saya masukkan variabel rich Rich, ya, rich itu, hmm. ternyata yang mengakses, yang mendownload kaya, menjadi kaya itu Berapa? Dalam waktu 0,18 detik itu uh -huh. 239 juta Juta ya? Iya Oke, kemudian? Kemudian saya coba masukkan kata sukses Sukses? Dari dan hasilnya adalah dalam waktu kurang lebih sekitar Sebentar, in process hmm. Sekarang juga ya? Ini langsung, hasilnya langsung <laughs> Supaya kita bisa mendapatkan bagi anda yang update, sedang, update, sedang ya? punya atau punya blackberry Dia bisa langsung lihat kan hmm. hasilnya seperti apa Itu lebih tinggi Berapa? Lebih dari sekedar orang kaya Kurang lebih sekitar 700 juta 700 hmm. juta Ada lagi uh, icon lain yang nah, bisa di Begitu saya bisa. masukkan istilah sehat Sehat help ya. haul lebih tinggi lagi. what? hampir 1 miliar. 1 miliar. Yeah. Oke, okay, ada lagi. Dan begitu kita masukkan kata bahagia. Bahagia yeah. ini in English in yeah, English. happiness. happiness. happiness. Ternyata is? di luar dugaan kita yang mengakses jauh di ba di bawah semua yang ada. Berapa itu kira-kira? Hanya sekitar kurang lebih sekitar 50 juta. Lima puluh juta uh, untuk seluruh dunia ya. Iya. Uh, what kenapa ini kenapa ya? ini? Ada apa ini sebenarnya? Gitu apa kan? ini, itu yang kita mau coba cari. Hmm. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan hmm. yang pertama punya persepsi bahwa bahagia itu tidak kelihatan. Hmm. Kalau duit kan kelihatannya betul, uang betul, rupiah. Betul, betul betul. Mau jadi kaya ya jelas ada uang melimpah di depan hmm. dia. Ada mobil mewah, hmm. rumah bagus. Iya. Yeah. Kemudian sukses juga kelihatan popularitas. Hmm punya banyak fans hmm. kelihatan kita hmm. sehat juga bisa dirasakan secara langsung hmm. ada obat pergi ke rumah sakit ya ternyata kalau lebih nyaman ya orang jadi orang dibanding orang sakit saya sehatnya lebih nyaman iya tetapi kalau bahagia bicara bahagia seringkali orang bahagia hmm. kayaknya abstrak kayak apa ya bahagia hmm. apa saya udah bahagia jadi ternyata orang itu akan merespon terhadap suatu suatu istilah, itu kalau dia lebih mudah membayangkannya, betul betul itu satu kemudian yang kedua bahagia itu, ah jangka panjang kayaknya hmm. gak mudah kita mendapatkan bahagia itu dalam waktu segera betul. kayaknya itu udah uh, akhirat katanya gitu kan <laughs> padahal sebenarnya tidak demikian nah ini kita mau luruskan bahwa bahagia itu tidak semata-mata harus di Bayangkan, tapi hmm. dia bisa menjadi sebuah kenyataan hmm. Kemudian juga bahagia itu tidak harus bersifat jangka panjang Tapi juga bisa jangka pendek ya. Bahkan saya sepakat dengan beberapa teman-teman yang juga menekuni istilah bahagia ini Beberapa kawan saya juga If you want to be happy, happy now Happy now Kalau anda ingin bahagia Atau ingin membuat orang lain bahagia Kenapa anda harus menunggu nanti sekarang pun Anda pun bisa bahagia. Itu yang saya maksud sebagai pengantar kita. Jadi jangan menunggu, ah nanti kalau sudah kalau nanti ayah sudah hebat, kalau nanti kalau saya sudah jadi presiden direktur, kalau nanti saya jadi presiden, ini Indonesia pasti masyarakatnya akan bahagia. Berapa we, lama Mas Ceng awal live to uh, to get happy? Now. Now jangan nunggu besok, jangan nunggu kemarin, hari ini pun kita bisa lakukan kalau kita punya komitmen. Baik. Itu yang kita akan bahas nanti. Oke, okay. sahabat sekali lagi saya akan ajak anda bisa bergabung di acara ini. Silakan telepon 8291710, SMS 08171959555. Anda suka lagu ini? Saya akan berikan dulu untuk anda karena ini membahagiakan suasana hati anda. <laughs> Di uh, uh, any condition ya, yeah? insyaallah <laughs> mungkin pada saat-saat saat, uh, traffic light. Alah kulihalin. Alah kulihah fizuruf al-azwa. Fizuruf al-azwa, eh. <laughs> <laughs> Jadi ini kita billingwal ya, billingwal, malah lagi satu Betawi. <laughs> Silakan anda bisa bergabung di acara ini 8291710 juga 0817195955. Happiness menjadi uh, topik kita hari ini. Bagaimana kita bahagia dan tentang bahagia itu sendiri. Anda uh, bisa juga jadikan ini sebagai konsultasi atau ingin curhat tentang kehidupan anda. Termas juga bagi anda yang ingin menantang perubahan-perubahan dalam kehidupan anda sukses rich, sehat dan juga happiness. Happiness. Ada kecenderungan uh, ternyata yang happiness itu hanya 50 juta yang uh, yang iya. yang um, mencari sekali, sekali ya. Sedikit sekali ya. Uh, saya coba lihat dari sisi lain ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Tadi sambil tadi saya sudah bahas karena kalau bicara bahagia itu tidak konkret seolah-olah. Kemudian yang kedua, kalau bicara bahagia seolah-olah harus jangka panjang. Coba kita lihat dari tinjauan Quran ya dan juga hadis Nabi. Ya. Yeah. Kita melihat salah satu contoh ya Di Quran kalau kita pelajari Dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas Cukup banyak Ayat yang bercerita tentang Tajri min tahtihal anhar Fenomena surga itu digambarkan dengan begitu Real Ya Hmm. sungai siapa sih nggak bisa membayangkan sungai mas yeah. mas obi ya yeah. kalau kita lagi susah lagi suntuk tiba-tiba hmm. kita berada di pinggir sungai itu sambil melihat gemericik air hmm. tuh kayaknya hmm. teduh gitu ya itu menggambarkan sebuah kedamaian Oke kalau anda nggak bisa membayangkan damai bayangkan aja sungai yang sedang mengalir <laughs> itu surga tuh nanti kan seperti itu yeah. itu kan real ya yeah. bisa dibayangkan kemudian bidadari yang mereka tuh nggak pernah tua muda terus kemudian hmm. dengan cantik rupawan hmm. Ya mungkin akan jauh dibandingkan dengan issue diverse Tetapi Allah tahu bang, manusia itu perlu gambaran-gambaran yang sifatnya konkret yeah. Dikasih gambaran Anda akan mendapatkan bidadari Akan mendapatkan apa uh, Yang baik di surga nanti Bidadari-bidadari yang baik di surga yeah. Kualitasnya jauh di atas apa yang sudah dimiliki oleh kita di dunia ini yeah. Kemudian buah-buahan bisa kau petuk, petik kapan saja, di mana saja berbagai macam jenis buah-buahan kita nggak pernah kenyang gitu, nggak hmm. pernah nggak pernah lapar di sana. Ini kan luar biasa. Ini kan gambaran yang konkret. Kenapa kita harus eh, me menghindari yang namanya bahagia yang sifatnya sudah jelas-jelas di depan mata kita itu? Iya. Kemudian yang kedua juga digambarkan tentang bahagia itu dalam bentuk-bentuk yang lebih konkret yang lain adalah misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman mm zuhziha -hmm. anan nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia berada pada satu kebahagiaan. Yeah. Ternyata akhirnya saya menemukan ada tiga dalam tinjauan Al-Qur'an ya, ada tiga hal yang menjadi parameter bahagia dan tidak. Apa itu? Yang pertama adalah mendapatkan bimbingan atau hidayah dari Allah. Hmm. Ketika seorang mendapatkan hidayah, Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berada pada on track, hmm. ya, bukan out of track, hmm. maka dia mendapatkan kebahagiaan. Tidak harus menunggu nanti, sekarang pun dia bisa dapatkan. Kalau out track, apakah memang tidak bisa dapat kebahagiaan? Kenapa? Kalau oh, out track? Oke. Okay. Pertanyaan yang bagus mas Abi. Allah itu menciptakan manusia dengan fitrah. Dan menariknya Islam pun diciptakan dasar dasar fitrah, fitrah ketemu fitrah, klop. Hmm. Nah kalau manusia yang sudah diciptakan berdasarkan fitrah, tiba-tiba dia mencari selain konsep selain yang fitrah tadi, maka yang terjadi adalah resah. Okay. Coba kita lihat banyak sekali di dunia ini orang-orang yang menawarkan berbagai macam aliran keagamaan dan sekte. Yeah. Sesaat mereka merasa puas, tapi puasnya itu puas yang sifatnya imitasi. Yeah. Akhirnya mereka kecewa, oh cuma segini aja. Tapi begitu mereka kembali ke pangkuan Islam Yang memang merupakan fitrahnya manusia Kayaknya kelop gitu langsung, damai dia hmm. Sehingga banyak orang yang mau mengalami perjalanan spiritual ya Dari dia coba Hindu, dia coba Buddha, dia coba Yahudi, Nasrani Sampai begitu dia masuk Islam Kok beda ya dibanding dengan agama-agama yang pernah dia pelajari sebelumnya hmm. Ini yang saya baca dalam sebuah buku judulnya adalah Surat menyurat Maryam Jamilah dengan Abdul Al Maududi, hmm. seorang ulama dari Pakistan. Yeah. Maryam Jamilah ini dulunya adalah seorang wanita Yahudi namanya Margaret Marcus. Mm. Dia dibesarkan dalam kehidupan Yahudi yang sangat militan, kemudian yeah. dia juga belajar tentang Buddha Hindu dan juga belajar tentang Kristen. Mm. Tidak puas, orangnya kritis dan orangnya cerdas. Yeah. Sampai yeah. akhirnya dia ketemu Islam lewat surat menyurat dengan Abdul Al Maududi. Begitu si apa takjubnya dia travel Islam dan dia langsung masuk Islam, hmm. menikah dengan suaminya orang Pakistan, ya. kemudian mengarang buku-buku yang sangat produktif dan dia ya. membongkar semua rahasia kebusukan orang Yahudi. Ya. Di situ tadi merasa kedamaian. Hmm. Kam, saya enggak tahu apa masih hidup atau tidak ya, tapi yang jelas beliau cukup produktif ya di dalam mengarang buku dalam hal ini Pak Reza, ya. ketika kita on the track apakah memang itu sudah menjadi jaminan? Ada garantinya? Gini. Tadi kita bicara pertama baru satu aspek ya, itu hidayah. Nah, hidayah ini ada tingkatan hmm. Apakah kita sekarang sudah dapat hidayah? Ya Kalau Anda tetap berada dalam keislaman Anda Anda sudah dapat hidayah Tapi hmm. ingat hidayah bukan hanya itu saja hmm. Ada empat lagi yang harus Anda raih dalam hidup ini Hidayah itu hmm. Tadi yang saya sebut pertama adalah hidayah fitriyah hmm. Mas Obi, Alhamdulillah masih komit dengan Islamnya Saya Alhamdulillah, Alhamdulillah masih komit dengan Islamnya Berarti kita sudah pasti ini mendapatkan hidayah yang bersifat fitriyah hmm. Kedua Al-hidayah al-hawasiyah hmm. Hidayah panca indra Artinya kalau orang sudah dibimbing pancaindranya, matanya tidak digunakan untuk melihat yang dibenci Allah, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang tidak disukai Allah, hmm. mulutnya tidak digunakan untuk bicara yang menyakiti Allah, hmm. kakinya digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang disukai Allah, yeah. tangannya tidak digunakan untuk mengambil hak milik orang lain. Berarti pancaindranya sudah dapat hidayah. Itu yeah. yang kedua. Yeah. Sepada orang Islam, tapi juga dia. Tidak bisa mengontrol ucapannya Mengontrol matanya Pendengarannya, penglihatannya, dan seterusnya It's called uh, Hidayah Hawashiyah Al-Hawashiyah al Kemudian yang ketiga adalah Al-Hidayah ilhamiyah. ilhamiyah Kalau dalam bahasa Inggris Sebutnya Inspiration hmm. Hidayah Ilhamiyah adalah bimbingan kepada Allah kepada orang-orang yang Ikhlas dan orang yang tulus Dalam bentuk apa? Inspirasi dia mungkin tidak pernah mendapatkan akses ilmu secara formal atau akademis. Mm. Tapi subhanallah, begitu dia bicara sesuatu, kita tuh bisa takjub gitu. Enggak mm -hmm. mungkin orang yang pendidikannya cuma segini kok bisa bicara yang kualitasnya tuh mm -hmm. berbobot. Mm -hmm. Allah yang ajarkan. Begitu Allah tak? yang bimbing. Ini inspiration. Inspirasi. Misalnya gini, uh. Mas Owi pernah gak nemukan, misalnya ya, mm. ada seorang, sebutlah, Kiai di kampung hmm. kita tahu kan kiai di kampung itu tidak tidak punya akses dengan dunia perkotaan. Tiba-tiba yeah. Mas Obi datang ke, te ke tempat beliau kemudian mendapatkan satu nasihat-nasihat yeah. yeah. yang nasihat-nasihat ini tidak pernah didengar sebelumnya. Yeah. Tapi menggambarkan satu bobot ilmu yang luar biasa. Bobotnya universe. A -a, ya. Begitu kita tanya pak kiai. Eh, mohon maaf dulu pendidikannya apa? Tanya? ya saya cuma ini yang masuk Mas, Mas Madrasah ah. Aliyah. Heeh. Hmm. Loh, lantas dari mana didapatkan ilmu ini? Hmm. Insyaallah. Sering, Sering-sering gitu tadi. Dengan keikhlasan beliau, dengan hmm. ketulusan beliau itulah menghadirkan sebuah ilham. Tapi apakah memang setiap orang tidak memiliki secara otomatis misalnya karena pendidikan, karena apapun juga uh, inspirasi. Beda, Pak, beda. Jadi kalau pendidikan itu kebenaran yang bersifat teoritis. Hmm. Tapi kalau yang namanya ilham itu hmm. kebenaran yang bersifat langsung uh, Bukan semata-mata uh, Teoritis, tetapi ini suatu bentuk Kebenaran yang hakiki Makanya di dalam Islam itu disebutkan Ada yang namanya Ainul Yakin hmm. Ada yang namanya Ilmul Yakin Ada yang namanya Hakul Yakin hmm. Kalau Ainul Yakin adalah ke kebenaran Yang diyakini dalam bentuk Penglihatan, hmm. seeing is believing. Yeah. Saya kalau enggak melihat langsung buktinya, enggak percaya. Yeah, yeah, yeah. Itu, itu paling rendah itu dalam tingkatan keyakinan. Hmm. Kemudian yang kedua yang tadi mungkin yang dimaksud mas Obi itu adalah ilmu yakin. Orang yang menjadi yakin karena punya ilmu. Itu tadi. Bisa saja dia mendapatkan inspirasi, tetapi inspirasi yang didasarkan hanya semata-mata ilmu. Hmm. Nah, yang hebat itu yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin. Tidak harus dibuktikan dengan ilmu, hmm. tidak harus dilihat, tapi dia meyakini. Hmm nah itu kan perlu dapat inspire mas mm -hmm. dan itu nggak dapat di dalam sekolah adanya tuh langsung dari Allah gitu mm. itu namanya ilmu Allah ya, ya. Okay. tapi nggak sebarang orang diberikan gitu okay. itu baru tiga tuh ya hidayah ilhamnya naik lagi yang namanya hidayah taufik terakhir empat ada lagi satu lima hidayah taufik itu adalah orang itu tidak hanya mendapatkan bimbingan tetapi dijaga oleh Allah untuk tidak keluar dari track nah oh, beda tuh pak ini ini ini ada hmm. rel yang iya buat, ya? jadi kalau hidayah itu adalah rel dia berada di rel hmm. tapi kan ada kemungkinan orang tadi yang ditanya mas Obi ada kemungkinan nggak orang keluar rel oh ada kemungkinan orang keluar dari rel hmm. tetapi setiap dia mau keluar rel karena dia saudara betawik dijaga kalau dulu zaman Nabi disebutnya adalah maksum. Ya, ya. Kalau jam, manusia orang saleh sebutnya mauna. Ma ya? Dijaga ya. jangan sampai dia berbuat yang buruk. Siapa yang bisa mendapatkan uh, hidayah taufik tadi? Uh, katakan on the track terus dan uh, dia dapat proteksi itu. Takwa. Saya menemukan di dalam Al-Qur'an tuh kata takwa. Hmm. Orang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa itu mendapatkan satu uh, inayah ya, satu dukungan uh, dari Allah SWT Nah, yang paling hebat itu yang kelima. Al-hidayatul hikmah. Ya. Gimana ini? Jadi al-hidayatul hikmah itu adalah suatu bentuk bimbingan yang diberikan Allah kepada manusia berupa hikmah. Apa itu hikmah? Suatu tabir rahasia tentang kehidupan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang dititipkan rahasia itu oleh Allah. Hmm. Seperti yang dituliskan dalam Al-Qur'an bagi sahabat RF yang sedang membawa Quran boleh dibuka surat Al-Baqarah 269 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yautil hikmata mayyasha wa may yautal hikmata faqat utiya khairon katsira Kami berikan hidayah eh, kami berikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki dan sungguh ketika orang mendapatkan hikmah dia mendapatkan kebajikan yang banyak satu contoh yang paling sering kita dengar Kalau bicara hikmah itu selalu dihubungkan Dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khaydir Iya kan Iya. Kan pesan Nabi Khaydir Hai hey Musa kau boleh belajar sama aku Tapi jangan banyak bertanya, jatah kamu tiga kali nanya hmm. Tapi kalau udah lebih tiga Sudah berhentilah kamu belajar sama saya hmm. Melihat anak kecil kau dibunuh hmm. Ya namanya Nabi Musa kan ya, wajar hmm. ya. Anak gak salah gak apa dibunuh Hai hey Musa ingat kau sudah Sudah mengurangi jatah kau. Tinggal dua kau boleh bertanya. Ada rumah mau roboh dibenerin dibenerin kan? tanya lagi. Sudah dua Yang ketiga kapal dibocorin. Mm -hmm. Kapal enggak salah enggak apa dibocorin gitu kan? Tenggelam jadinya kan gitu. Sudah cukup kau belajar sama saya, baru cetakan kan hikmahnya. Yang tahu hikmahnya duluan siapa? Hadir kan? Iya. Yeah. Tapi Nabi Musa kan tahunya belakangan. Yeah. Nah, itu bedanya. Oke. Okay. Pak Reza, uh, bukan hanya bicara. ke Nabi loh, tapi juga kepada manusia yang dapat hikmah. Kebanyakan orang itu kalau orang awam mengatakan gini, kalau ada musibah, sudah lah kita ambil di balik persedianya ada hikmahnya. Berarti kan terakhir baru tahu. Yeah. Tapi kalau orang yang sudah mendapatkan hikmah dari Allah advance. Yeah. Dia sudah dikasih tahu lebih dulu oleh Allah sebenarnya. Pak Reza, ketika orang dalam semua level hidayah tadi apakah mampu mendeteksi uh, mendeteksi berbagai hal uh, untuk dirinya sebelum katakan dia dapat hikmah nantinya? Maksudnya mendeteksi gimana? Mendeteksi artinya, uh, paling tidak dia proteksi dari awal Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, dan begitu Untuk dirinya Ya, jadi Kita, nanti ada kaitan lagi dengan yang, dengan yang lain ya Jadi, di dalam perjalanan hidup ini Kita mesti melewati yang pertama Faham syariah hmm. Kita harus memahami syariat Karena Allah SWT menurunkan manusia itu tidak dengan Aturan yang dibuat oleh manusia itu Allah hmm. punya aturan main Jadi kita jadi seorang pengemudi di jalan raya Itu kan ada aturan main hmm. yang dibuat oleh polisi hmm. Jangan main labrak aja lampu hmm. merah gitu kan hmm. itu, itu ada aturan supaya teratur dan tertib hmm. Begitupun Allah memberikan satu aturan main Rule of the game hmm. kepada manusia Namanya syariat hmm. Jadi kita harus paham syariat yeah. Dari Dari dasar itu, ya. itu dasar Jadi nanti jangan sampai uh, apa? Konyol Maksudnya konyol gini Orang itu merasa hikmah Padahal itu sebenarnya bukan hikmah Itu hmm. adalah bisikan setan <laughs> Ya. Kan? Artinya enggak hati-hati tiba-tiba ibadahnya tiba-tiba dia merasa dapat wangsit katanya yeah. wangsitnya dari jin gitu kan. Enggak <laughs> benar itu kan. Yeah. Ya kalau hanya orang saleh yang bisa mendapatkan itu. Yeah. Ya kalau tidak namanya istidrads namanya yeah. ya. Yeah. Itu satu syariat. Kemudian yang kedua, dia juga harus paham tauhid hmm. gitu kan. Apa itu sebenarnya tauhid Ya ini sering disalahpahami tauhid itu bukan semacam sekte tetapi tauhid itu adalah satu cara. Hmm. Ya, melaksanakan syariat. Dengan contoh orang-orang yang ulama soleh, kita mm. salafus soleh, mm. ya. mereka sudah mengalami satu perjalanan spiritual yang luar biasa. Mm. Kita menjadikan mereka sebagai contoh. Saya dulu pernah bilang, if you want to be success, follow the success person. Mm. Kalau anak ingin sukses, ikutlah orang yang sudah sukses. Mm. Kalau anak ingin mendapatkan kenyamanan hidup, lihatlah orang-orang yang sudah menyaman, nyaman dalam hidupnya. Kita tiru kehidupan mereka selama itu baik oh, kan? Okay, okay. Ya gitu itu yang kedua. Kalau yang tidak itu ya korek. Ya. ya, kemudian yang ketiga adalah oh. apa yang disebut dengan hakikat. Mm. Kita mengetahui hakikat. Jadi kalau di dalam pendekatan secara terminologi, syariat itu adalah ritual, hmm. hakikat itulah spiritualnya. Hmm. Solat, gerakan fisik solat itu adalah syariat, hmm. itu adalah ritualnya hmm. Tetapi banyak orang yang solat tidak bisa memaknai solat, hmm. sehingga banyak orang yang solat, tetapi ya maaf, korupsi juga, ya, ya kan, menipu juga, ya. ya. Kemudian berbohong yeah, ya yeah. Itu kenapa? Karena dia baru Melaksanakan ritual sholat Tetapi pemaknaan terhadap sholatnya, spiritualnya dia yeah. gak dapat yeah, yeah. Maka harus paham hakikat Baru yang terakhir adalah makrifat mm. Barulah mm. dia merasa bahwa ibadah ini bukan semata-mata Untuk dirinya, tapi adalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wataala. Kalau kita deteksi diri kita bahwa kita belum belum, belum apa apa ya. <laughs> Bagi saya gitu kan. <laughs> Baiklah sahabat, saya akan ajak anda sekarang waktunya untuk bisa bergabung bersama dalam Sahabat dan Solusi. Silakan anda bisa telepon 8291710 juga SMS 0817195955. Saya akan berikan kesempatan anda untuk langsung bisa berdialog dengan Bapak Reza M Syarif. Sekarang lagi telepon 8291710 Juga jalur SMS 081719595 Baik, telepon Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa pagi, Ibu? Ibu Sucipta Ibu Sucipta Dimana Ibu? Uh, Kalau saya... Dimana Ibu? Halo, Assalamualaikum di... Pak Ustaz ya. Assalamualaikum Dicondet, condet, condet. Nah, Ibu dicondet ya ibu ya uh, Silahkan Ustaz, Bu. ini saya ini Selalu mendapatkan itu mimpi mimpi nah, Tentang kehidupan, jodoh saya, anak saya keluar itu mimpinya begini, saya kasih anak, kau oh, oh, sia-sia gitu. Mm. Terus saya bilang, saya sudah umur kekian ya Allah, gitu. kalau dalam tahajud saya selalu seperti itu. Oh kalau sudah tua ini uh, uh, uh, untuk untuk doa panjang umur, lalu 7000 lapsor gitu aja. Padahal saya nggak ngerti agama, nggak eh, ngerti mm. Quran, nggak mm. yeah, ngerti. Yeah, yeah tapi begitu saya cari ada yang ibu tanyakan? tentang, iya ini ini apa? apa ini? sebenarnya? Ya. baik termasuk yang apa gitu? Iya. Ya. maaf ibu selama ini apa yang ibu rasakan dalam hidup ini ibu menjalankan hidup itu seperti apa? ada apa perbedaan berapa tahun yang lalu dengan sekarang ibu yang sekarang? selalu selalu dapat petunjuk itu sama oke, sekarang apa yang menjadi prinsip hidup sama ini Bu apa pasrah apa tawakal apa ikhlas atau apa oh, saya merasa bodoh di hadapan Allah itu Oh itu iya. ada ibadah-ibadah khusus yang ibu lakukan misalnya tahajud, tahajud ibu nggak pernah putus Insyaallah insya ya gue tahajudnya tahajud selalu Alhamdulillah betul. saya kalau kurang tahajud satu hari aja nggak salat gitu oh, saya alhamdulillah, selalu, alhamdulillah. alhamdulillah ya insyaallah kita udah faham Bu iya. terima kasih bu ya iya, iya. sukses untuk gue Assalamualaikum Waalaikumsalam ya luar biasa ini contoh langsung Mas Obi ya untuk bisa menjadi bahagia tidak harus menunggu nanti. Hmm. Seorang ibu rumah tangga yang merasa dirinya bodoh. Kemudian dia hanya fokus mengamalkan salah satunya yang beliau sudah cerita, yang mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keilasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, yeah. itu tahajud. Hmm. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 5. Iya. Yeah. Mungkin bisa dibuka bu Cipta tadi ya bu Cipta ya, silakan boleh jalan, dibuka ya. bu surat 73 Ayat 1 sampai 5 Ibu ya, bu, ya? Al-Muzamil bunyinya begini bu. Ibu uh, A'udzubillahimmaninshatanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal muzzamil Kumil laila illa kolila Nisfahu awingkus minhu kolila Awzid alihi waratilil qur'ana tertila Inna sanulki alika kawlan fakila Apa itu kawlan fakila? Perkataan yang berat hmm. Perkataan yang berbobot Ringan dalam ucapan Tapi berat pada maknanya Ibu dapatkan kaulan Sakila mudah-mudahan. Itu kenapa? Karena Ibu sudah mengamalkan kumil lailailla illallah. Bangun di malam hari dan banyak baca Quran. Iya. Yeah. Saya berkhusnuzan kepada Bu Cipto, mudah-mudahan dari amalan yang Ibu lakukan dengan ikhlas itu, tahajud itu Ibu mendapatkan satu ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dengan ilham ini Ibu bisa berbagi kepada orang lain sehingga membuat orang lain lebih faham arti hidup ini sesungguhnya. Uh, Pak Reza, you will back uh, the term of uh, hidayah tadi, okay. level of hidayah. Eh uh, Kemana ibu siapa ibu Suci tadi? Yang ketiga uh, di level berapa? Ketiga ada? hidayah ilhami ya. Ilhami ya. Ilhami oh, ya. Lu biasa. Insya Allah hidayah eh. ilhami Tidak harus nunggu sampai dokter untuk dapat hidayah ilhami ya. Dan tidak, dan ada tidak ada hubungan dengan masalah tidak ada hubungan dengan masalah usia tidak ada hubungan masalah pendidikan tidak eh. ada hubungan masalah popularitas yeah. siapapun bahkan orang yang tidak pernah dikenal sekalipun bahkan yang merasa dirinya bodoh pun tidak mustahil dia akan mendapatkan. Baik. Tadi ada banyak SMS yang masuk kalau kita eh, apa kita run semuanya ini ada ada kaitannya dengan kebahagiaan, dilematis dan sebagainya. Yeah. Saya tidak perlu menyebutkan detail ya karena yeah, banyak sekali baik, yang masuk itu. baik. Untuk yang berkaitan dengan masalah tadi ya, Hidayah Hikmah, bagaimana manusia yang bagaimana mendapatkan hidayah hikmah selain para nabi dan rasul? Kalau nabi dan rasul jelas ya hidayahnya berupa wahyu ya. Hmm. Dia mendapatkan wahyu. Kalau manusia tidak dia mendapatkan berupa ilham, ya. Baik, sekarang bagaimana? Yang seperti apa? Saya sering menyingkat dengan ungkapan istilahnya telah sip. Sip. Sip apa itu? S-nya adalah sabar. Mm -hmm. I-nya adalah ikhlas. Mm -hmm. P-nya adalah pasrah. Ya, yeah. gini. Hidup ini seperti sandiwara. Betul enggak, Mas Hobi? Ada ada, ada ada ada bukunya, ada ada, ada lagunya ya, kan. Ya, Dunia ini ya. penuh dengan sandiwara. Oke, okay, setuju. Dalam sebuah Sinetron, sandiwara ataupun film selalu ada yang namanya pemain, ya. ada sutradara, hmm. ada jalan cerita. Di mana-mana mas, seorang aktor, aktris yang profesional, dia akan beracting sesuai dengan permintaan siapa mas. Sutradara, sutradara okay. ya. kalau misalnya sutradara menentukan, eh aktor A kamu hari ini berperan menjadi orang kaya, hmm. si B menjadi orang miskin. Hmm. Di, di di di filmnya ya, yeah. di, di sinetronnya itu Sementara dalam kehidupan sehari-hari, si B ini lebih kaya, Pak, dibanding si A yeah. Tapi karena memang dicocoknya dapat peran yang miskin, ya hmm. dia harus menjalankan Jangan yeah. terus dia protes Pak Sutadara, saya ini kan sehari-hari orang kaya Kenapa <laughs> kau kasih jatah saya orang miskin? Ini kan cuma main film yeah. ya Nah, fahamilah hidup kita seperti itu, Pak yeah. Akan tidak menjadi bahagia si kaya ini ketika dapat peran miskin gitu Hmm saya sehari-hari jadi orang kaya Kenapa tiba-tiba di film ini jadi orang miskin Tapi kalau dia sudah mulai menyelami Kenapa dia dipilih oleh si tudara memainkan itu Karena dia punya bakat di bidang itu Ya hmm, udah ya. dijalankan gitu ya. Dalam kondisi yang sangat real bagaimana Pak? Ya jadi sekarang dalam kehidupan sehari-hari Kita ini kan hidupnya seperti sandiwara juga hmm. Kita ini pemain, mak Sedangkan Allah itu sutradara kita hmm. Jadi kalau kita ini Memainkan sesuai dengan skenario yang diminta Allah Itulah bahagia sebenarnya Ambil hmm. contoh begini Allah mengatakan dalam suran, suran, uh, Quran surat 76 ayat 30 dikatakan begini A'udzubillahiminasyaratunrojim Bismillahirrahmanirrahim Wama tasha'una illa ayya sya'allah Kamu tidak boleh punya kehendak apapun kecuali apa yang dikhendaki Allah hmm. Hmm. Jadi sekarang harus dibalik Saya tidak sepakat kalau mengatakan bahwa sukses itu adalah gabungan antara 99% keringat 1% Tuhan hmm. Jahat banget Tuhan cuma dikasih 1% <laughs> Sekarang bagaimana kalau kita balik Ya. Yeah. Yeah. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu mm -hmm. Kita memohon kepada Allah Agar apa yang semua saya kerjakan ini yeah. Tidak lepas dari intervensimu yeah. Saya punya banyak mimpi misalnya Mas Sobi Saya merasa bahwa kalau saya menjalankan ini sendirian Saya tidak akan berhasil Tapi ketika saya merasa saya pasrah saya tulus gitu kan Saya merasa bahwa ini saya tidak bisa kerjakan sendiri Saya minta kepada Allah Maka yang tadinya impossible menjadi possible mm -hmm. okay. Jadi kebahagiaan itu tidak terletak pada hanya semata-mata yeah, pencapaiannya yeah, Tetapi yeah. Eh, prosesnya juga itu yeah. menjadi satu hal yang menarik gitu Tapi di awal tetap harus kita buat spirit baru ya Ada spirit-spirit dari tadi ya di uh, Spirit uh, ruhiyah kita sebetulnya gitu ya Iya yeah, jadi Bukan-bukan upaya kita duluan ya Ya, ini kan baru salah satu bagian daripada bahagia ya, Yaitu mendapatkan bimbingan dan hidayah Dari ya. Allah Subhanahu SWT Berapa kali kita mengucapkan Ihdina surat mustaqim dalam sholat Itu kan sebenarnya satu bentuk Perwujudan daripada kita selalu memohon bimbingan ya. Ini kadang-kadang kita sering lupa Misalnya gini Mas Obie ya. ya. Mas Obie diundang acara uh, Pameran lukisan ya. Yang saya pernah kasih contoh Ketika kita melihat lukisan Kemudian si pelukis ini Mampu melukis tanaman Hidup yang ada di sebelahnya dengan begitu persis hmm. Pasti komentar Mas Obi adalah Hebat banget ini pelukis gitu kan Atau lukisannya hebat ya Tapi kenapa enggak dipuji ya Yang aslinya ya, ya. Terus kenapa enggak dipuji siapa pencipta si pelukis itu ya, ya. Jadi banyak kita memberikan apresiasi itu tidak tuntas ya, ya. Gitu. Nah maksud saya begini <tuh> Ada Allah mengatakan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Falam tak ketuluhum, walakin Wama romaita idromaita, walakin Allah roma. Hey, bukan kamu yang membunuh mereka, aku yang membunuh mereka. Mm -hmm. Bukan kau yang melemparkan panah, aku yang melemparkan anak panah dengan perantaraan tangan kamu. Mm -hmm. Gitul. Mm -hmm. Jadi ini izin, ya izin, izin Tuhan itu penting sekali. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, permisi dari Tuhan itu penting sekali. Mm orang kebanyakan lihat ya Tuhan belakangan yeah. usah dulu dong eh jangan begitu itu dia maksud saya Apakah kita uh, diusaha dulu atau memang di awal kita di awal ambition, kita memohon kita minta izin hmm. Ya Allah kalau memang ini adalah satu sesuai dengan skenario aku akan jalankan ini okay, tapi okay. berikan kekuatanku untuk menjalankan ini semua gitu sih yeah. nanti endingnya dari mulai awal sampai ending kita akan mendapatkan pahala Di sisi Allah Subhanahu SWT Saya pikir sahabat juga bisa memahami, akan memahami lebih jauh nanti ini ya, okay. Baik uh, Pak, uh, tadi ada beberapa juga yang menyatakan uh, Misalnya Ibu Yuli Saya, Ibu Yuli di Bukit Duri Bahagia bagi saya Jika hari-hari yang saya jalani penuh dengan ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu SWT Ini menurut Ibu Yuli Ya, jadi gini Ada Kembali lagi kita bicara masalah Marhalah ya hmm. Ada fase-fase orang di dalam mencapai kebahagiaan Pertama begini Mas Hobi ya. Kalau kita naik pesawat terbang Itu selalu mengingatkan yang namanya pramugari Ibu-ibu ya. yang membawa bayi atau hmm. anak kecil Kalau nanti tiba-tiba pesawat ini mengalami kerusakan Dalam cabin pressurized system hmm. Dalam sistem oksigennya Tolong nanti maskernya hmm. dikenakan kepada siapa dulu? Ibunya atau anaknya dulu? Kalau ibu-ibu biasanya ke anaknya kalau di peraturan Civil efficiency Safety Regulation hmm. Itu ibunya menolong dirinya dulu Baru menolong hmm. anaknya Artinya apa? Help yourself hmm. before you help other people Tolonglah diri kamu sendiri sebelum kamu menolong orang lain hmm. Jadi tingkatnya yang pertama Yang paling penting adalah Cobalah Anda belajar Membahagiakan diri hmm. Atau bahagia terhadap diri yeah. Sehingga Anda tidak punya kendala sedikit pun Untuk membahagiakan orang lain yeah. Yeah. Jangan yeah. ini sebagai satu keterpaksaan Tapi ini sebagai satu satu tindak lanjut dari kebahagiaan terhadap diri Sob, nanti kalau kita tiba-tiba langsung loncat ke dua, Lantas bagaimana dengan ayat Allah yang mengatakan Ku anfusakumu alikum taro yeah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari peneraka mm -hmm. Kita bicara skala prioritas Bet -bet -bet -bet. Bukan berarti kita apatis hmm. Kan enggak harus simultan Ah, nunggu bahagia 10 tahun dulu uh, Keluarga saya bahagia baru Enggak begitu maksud saya Selalu kita bicara si simultan ya Saat kita langsung membagiakan diri kita pada saat yang berbeda, berapa menit kemudian, kita bisa membagikan orang lain Oke okay. Lagi siaran nih saya Oke. Okay. Saya bisa membagi, saya membahagiakan diri saya sini dengan cara apa? Dengan cara membuat suasana siaran ini menjadi nikmat Saya harus enjoy pada saat yang bersamaan itu pula Mas Oby jadi semangat, bisa, saya bisa membahagiakan juga ya, gitu dari cara saya gitu loh. Ada inspirasi yang mendengar <laughs> ke saya hari ini banyak sekali. Pak eh, Reza ada banyak telepon yang masuk ini sudah tidak tahan untuk ya, ya, bicara boleh. juga. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa pagi? Dengan Ibu Elia di bekasi. Ibu Elia bekasi apa kabar Bu Elia? Alhamdulillah sehat ya silakan Bu Elia. Assalamualaikum pak Ustaz Waalaikumsalam, Waalaikumsalam ibu. Ustad Begini, mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya tanya. Uh, silakan ibu. Yang pertama mengenai bagaimana caranya supaya kita itu ikhlas dan sabar. Oke. Okay. Sebab kadang kita uh, kalau misalkan di masyarakat kadang kita misalkan dapat hinaan atau apa kita terus okay. bilang uh, kalau begini-begini kan. Sabar ada batasnya. Okay. Terus langsung saya bilang kalau sabar itu tidak ada batasnya. Ah. Nah seperti itu. Baik. Yang kedua. Yang apa, Bu? kedua, apakah kalau misalkan kita terlalu banyak dosa itu, bagaimana cara supaya kita bertobatnya diterima Allah? Terlalu banyak dosa. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sejarah ini Hah yang bule ya. Kita biasa. kita jauh dari yang nomor 2 dulu ya. ya. Bagaimana masalah dosa tadi ya? Hmm. Begini, ada satu hadis mengatakan Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa hambanya sampai hamba itu bosan meminta ampun kepada Allah. Makanya dalam Al Quran disebutkan wasariyahu ilmamfiratumilabikum wajnatin arduhas sama watilat kita. Bersegeralah kepada ampunan Allah terhadap surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Gitu kan dikatakan hmm. oleh Allah swt. Artinya apa? Rahmat Allah. Pengampunan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dosa yang kita tumpuk-tumpuk ini. Ya, ya. Ini bukan berarti untuk mengabaikan arti dosa, mengabaikan apa bahaya dosa, tidak. Tetapi agar orang itu jangan menunda. Hmm. Saat dia berdosa, saat itulah dia harus segera bergerak kepada Allah. Hmm. Sebab kalau yang namanya dosa dibiarkan berlarut-larut, akan menimbulkan karat. Dan hmm. kalau sudah jadi karat ibu hmm. membersihkannya jauh lebih susah perlu super banget banyak ya, Bu Elia punya alat penggorengan yeah. di, setiap kali dipakai masak langsung bercuci hmm. insyaallah bu 5 tahun juga masih celing ya nah. dia punya penggorengan tapi kalau udah malas ah eh, ntarlah dua minggu lagi ntar a sebulan lagi begitu sudah 6 bulan nggak pernah dicuci begitu mau dibersihkan lagi udah susah mas hmm. udah jadi harus dikerok nggak hmm. bisa dicuci lagi harus dikerok yeah. dengan diri kita ya sama seperti diri kita kalau kita berbuat dosa Langsung kita istighfar kepada Allah hmm. Rasulullah mengatakan Taala ta Aku hmm. ini beristighfar kepada Allah 70 kali sehari semalam Nabi itu yang hmm. maksum dijaga dari berbuat maksiat hmm. Hmm. Jadi Ibu Elia yang pertama adalah Kita jangan pernah merasa pesimis hmm. Seberat apapun dan sebesar apapun dosa kita Selama kita selalu bersegera kepada ampunan Allah Allah masih terbuka hmm. Tapi jangan sampai dibawa sampai meninggal dunia Itu yeah, yeah. dan lain cerita Kemudian yang kedua kita juga harus melakukan satu transformasi perubahan gitu hmm. tidak mengulangi lagi kemudian melakukan perubahan ada bukti secara konkret oh ya orang ini sudah berusaha untuk melakukan. Uh, if we have uh, uh, any any any sense yeah. uh, what the effect of our life? Setiap orang yang berbuat dosa pasti akan menimbulkan cacat di dalam hatinya. Begini. Dosa itu ada dua macam, dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia. Hmm. Kalau dosa kepada Allah cukup dengan istighfar kepada Allah, selesai. Dan taubat selesai. Hmm. Tetapi kalau kita berdosa kepada sama manusia, hmm. kita harus minta maaf terhadap orang yang bersangkutan. Hmm. Hmm. Bagaimana misalnya Mas Obi bekerja di satu perusahaan, kemudian tiba-tiba Mas Obi keluar meninggalkan suatu perasaan tidak enak hmm. dengan pimpinan itu. Hmm. Satu ketika ketemu lagi pasti hubungan sudah enggak enak, enggak hmm. ya, nyaman gitu kan. Termasuk juga dengan Allah begitu ya. Ya, artinya kita harus selalu menjaga hablum minallah dan hablum minannas itu hmm. dengan baik. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan masalah pertanahan Bu, Bu, Bu Elia, bagaimana cara kita sabar? Bu Elia nanti silakan kalau misalnya di depan Ibu ada Al-Qur'an, tolong dibuka Bu surat Al-Imran ayat 146. Itulah definisi sabar menurut Al-Qur'an, menurut Allah Subhanahu wa taala bunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka ayyumin nabiyyin qatala ma'ahuri biyun kathir, fama wahanu lima asabahum fisabilillah wa mada'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta orang sabar. Siapa yang sabar itu? Bu, sabar bukan versi kita, Bu Elia. Hmm. Sabar harus versi Allah. Jadi kalau kita melaksanakan sabar versi Allah, kita sudah bersabar menurut Allah. Hmm. Yang pertama apa sabar? Tidak pernah menjadi putus asa karena musibah yang menimpanya. Musibah itu datang kepada kita bisa dari dua sisi. Yang pertama adalah untuk perbaikan diri kita ya, melakukan renungan. Kemudian yang kedua adalah sebagai satu bentuk ujian supaya menaikkan level kita ke arah yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua adalah wa maduufu tidak lemah fisik. Kemudian ketiga wa mastakanu tidak mudah menyerah. Kreatif, jadi menurut saya sabar itu harus diterjemahkan bukan pasif, tapi aktif ya. Sabar yang aktif itu misalnya ibu di, dihina oleh tetangga Sabar aktifnya gimana? Oke, okay. terhadap yang mereka hinakan itu kita terima hmm. Kemudian ke dalamnya, kenapa ya dia seperti itu pada saya? Kalau memang benar dalam diri ibu ada yang kurang, coba ibu perbaiki diri ibu tapi kalau ibu merasa kayaknya semua sudah saya lakukan dengan yang terbaik Oke, okay. mungkin yang terjadi adalah dia kurang informasi tentang kita hmm. Mungkin ada pihak ketiga yang menjelek-jelekkan kita yeah. Sehingga dia punya persepsi terhadap kita dari orang itu hmm. Karena orang itu tidak senang sama kita hmm. Dia bawa orang lain untuk tidak senang sama kita Bisa juga seperti hmm. itu Jadi jangan salahkan orang itu pada kita hmm. Mungkin ada ada hal lain yang membuat dia tidak senang sama kita yeah. Kreatif, jadi cari terobosan-terobosan baru Apalagi yang membuat dia tidak begitu lagi sama saya Ya yeah. Okay, jadi lebih kepada uh, Apa namanya Manage diri yeah. ya. Pak Riza ini ada anak uh, Ada mahasiswa kita Bagaimana cara bahagia Kalau setiap hari saya itu Harus melakukan apa yang saya tidak suka Saya kuliah di tempat yang sama sekali Saya tidak suka mata kuliahnya Tapi itu pilihan orang tua dan hmm. uh, Dan Apa ini Dan dan murah Murah apa maksudnya Jadi Oh iya tua, Biayanya tidak terlalu besar ya. Oke okay, gini kalau dia pilih untuk dirinya sendiri kuliahnya lebih murah tapi orang tua ke kuliah itu siap mengeluarkan uang yang hmm. lebih mahal padahal dia nggak suka di situ hmm. oke okay. untuk untuk mahasiswa ya. ya begini mbak bahwa yang namanya kita masuk ke dalam bidang yang tidak kita sukai itu gak enak nggak nyaman ya. ya kan saya udah kasih contoh waktu itu secara ekstrim ikan lohan ditaruh di sangkar emas ya Biar keren juga Tapi ya kan gak nyaman dia Sebaliknya burung ditaruh di laut kan yeah. Mati dia Jadi sekarang coba belajar Untuk mencoba mengikuti suara hati Bakat kita di mana Terjunlah di, di bidang itu Tapi ada aspek lain yang harus dipikirkan Yaitu meyakinkan orang tua hmm. Karena orang tua itu kan yang melahirkan kita juga Jadi tetap keinginan kita terpenuhi Tapi lakukan pendekatan yang efektif kepada orang tua agar orang tua bisa menerima pendapat kita, okay. karena bahagia menurut orang tua kita mungkin nih definisinya beda nih sama anak, mm. itu harus didiskusikan. Kita yeah. harus punya kesamaan cara pandang tentang arti bahagia itu sendiri. Iya, iya, iya. Ini kita baru bahas satu nih, baru Baik. bicara masalah hidayah. Betul. Kita belum bicara dua lagi. <laughs> ada dua parameter <laughs> lagi. Yeah, ada parameter tadi tentang bahagia ya. Baiklah, sahabat saya mohon maaf, uh, telepon-telepon anda, SMS anda tidak bisa di-upload uh, semuanya karena, <laughs> karena pagi hari ini Tapi mereka biasa. masih masih bisa coba di-sms di ke nomor ya? saya direct, uh, ya. pribadi 0, lewat SMS 0812-809-7301 hmm. hmm. Jangan lupa sebutkan nama dan domisili Anda Nanti saya akan jawab Kalau terbatas di sini nanti insyaallah kita bisa jawab di SMS itu Jadi kalau Anda uh, ingin juga mendapat jawaban yang penting dalam kehidupan Anda Artinya dalam uh, konteks uh, konsultasi Anda Silakan di 0812-809-7301 01. 01 dengan Pak Riza Syarif ya. Tapi SMS, baik Sebutkan juga nama anda dan domisili anda ya penting. Baik Pak Riza, ini uh, dalam waktu 3 menit uh, <laughs> final, final tapi mungkin masih uh, masih kita akan sambungkan nanti pada pekan yang akan datang. Ada konklusi atau masih harus uh, kita lakukan? Ya kita uh, coba lebarkan sedikit dulu. bahwa tidak hanya mendapatkan uh, bimbingan saja kita bahagia. Yang kedua adalah diampuni dosa. Hmm. Banyak orang mempersepsikan bahagia itu adalah ketika dia bisa melakukan apa yang dia sukai ya, Berada di tempat yang dia sukai hmm. Tidak hanya itu Tapi diampuni dosa itu juga satu kebahagiaan Karena kita kalau kukur ya Antara nikmat Allah dengan dengan dosa yang kita lakukan itu tidak berimbang Hmm, dilihat dari sudut matematik manapun dalam, ya, dalam, dalam, udah dalam. pasti <laughs> lebih banyak nikmat dibandingkan dosa yang kita lakukan. Yeah, yeah. Jadi kalau kita dapat pengampunan dari Allah tuh, aduh ini apa kebagian apa lagi yang saya mau cari kalau saya sudah hmm. diampuni Allah? Hmm. Saya ribut sama pasangan hidup saya, hmm. saya melakukan satu tindakan yang gegabah, saya melakukan tindakan yang sangat konyol gitu. Tapi di saat-saat terakhir di mana hampir terjadi perceraian, dia memaafkan saya. Waduh, itu rasanya hmm. bagaimana gitu kan? Udah kayak dihapus begitu aja Padahal yang kita lakukan itu satu hal yang sangat fatal gitu hmm, hmm. Itu yang terjadi Kita melakukan dosa Sudah mengecewakan Allah Tapi Allah itu masih terbuka rahmatnya hmm. buat kita yeah. Kebagian apa lagi yang mau kita cari gitu. Hmm. Diampuni dosa yeah. Dan itu gak bisa diberikan oleh presiden direktur mas yeah. Gak bisa diberikan oleh seorang pengusaha Tidak bisa diberikan oleh seorang presiden Tidak bisa diberikan oleh siapapun yang punya duit atau popularitas tapi justru Allah sangat Hanya berangkat. Allah yang bisa memberikan Allah. ampunan kepada kita Tidak pendeta, tidak ustad <laughs> Walaupun dia mengaku bisa memberikan pengampunan dosa Tapi tidak ada satupun manusia yang bisa mengampuni dosa Kecuali Allah Subhanahu SWT Jadi Hatta Allah, Rasulullah tidak bisa Rasulullah mengampuni dosa tapi, Tapi Allah masih tetap membuka. Nah itu dua yang kedua yang. Jadi siapapun yang sudah mengirim SMS ketika ingin mengetahui apa itu bahagia maka yang kedua tolong yakini betul ketika anda diampuni dari dosa itu merupakan satu kebahagiaan. Ya. Dan, Baik. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang terakhir. Yang terakhir itu. Kenapa kita bisa menjadi bahagia? Karena Allah sudah menjanjikan kita surga. Hmm. Bahkan ketika Rasulullah menggambarkan dalam khutbah Jumat surga itu sahabat sampai berkomentar. Ya Rasulullah Kami tidak sabar lagi untuk menanti kehidupan surga Kami sudah bosan hidup Kami ingin cepat-cepat mati Betapa indahnya surga yang kau gambarkan itu kepada kami Insya Allah itu akan menjadi satu motivasi Bukan berarti kita harus melupakan dunia Tetapi jangan sampai kita dikendalikan oleh dunia Sehingga dunia sehebat apapun Sebenarnya cuma satu rahmat yang paling besar adalah 99 ada di akhirat yeah. jangan kau cari yang satu tapi kau lupakan yang 99 balut kira kira tuh kira apa kok sukses itu penting bahagia jauh lebih sukses baik sahabat saya mohon maaf terutama untuk bapak andi kemudian juga beberapa yang sms pagi hari ini yang tidak bisa kami utarakan pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan saja juga bisa terkafir dengan apa yang dipaparkan Pak Riza M Sharif Grandmaster motivasi kita. Beliau juga dikenal dengan Bapak PSK pembicara seniman dan konsultan ya PSK. Baiklah. Saya yakin Anda harus melanjutkan uh, konsep yang ditawarkan Pak Reza dan kemudian uh, sayang kalau Anda hentikan sampai di sini kemudian pekannya akan datang Anda tidak dengarkan lagi pertemuan ini Anda bisa dengarkan pada pekannya akan datang dalam uh, sahabat dan solusi karena kita baru bicara pada satu sesi uh, mengenai uh, bahagia sementara dalam uh, topik yang lebih besar adalah uh, apa tadi SBB ya sukses bahagia Barokah Baiklah terima kasih untuk anda yang sudah menjalani kebersamaan pagi hari ini Pak Riza mungkin tutup salam juga Ya itu saya mengingat membagi Sukses itu penting namun bahagia Jauh lebih sukses Baik, Terima kasih untuk kesempatan pagi ini Dan saya Ubi Rifal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh.